Di Trebisnis, ada proyeksi daya beli masyarakat saat ini mengalami penurunan. Jika kondisi ini terus berlanjut, bisa dipastikan angka kemiskinan bertambah sehingga memicu terjadinya kejahatan. Semua muara itu karena terganggunya stabilitas perekonomian di sektor real, sehingga menyuburkan skor informal. Untuk menanggapi hal itu, saat ini saya telah tersambung dengan ekonom UI, Katib Basri. Mas Katib, menurut Anda, bagaimana untuk mengatasi kemerosotan daya beli masyarakat ini? Penyelesaiannya hanya ada dua kemungkinan. Kalau Anda mau bikin daya beli Anda tetap kuat, satu, either pendapatan Anda naik, sehingga Anda bisa beli barang, kan? Atau yang kedua adalah harganya murah. sehingga dengan pendapatan yang sama Anda bisa tetap mempertahankan daya beli Anda. Misalnya kalau kita beli makanan sepuluh ribu dulu harganya lima ribu Anda bisa beli dua. Sekarang kalau harganya sepuluh ribu satu Anda cuma bisa beli satu. Tapi harus dibikin harganya tetap lima ribu. Kira-kira sederhananya gitu. Jadi pilihannya hanya dua sebetulnya. Yang pertama adalah jangka p a n j a n g yang paling baik naikkan pendapatan. Tetapi menaikkan pendapatan orang itu tidak bisa dilakukan segera. Yang bisa diatasi itu adalah kendali harga. Nah, apa yang dilakukan dalam kenaikan pendapatan? Jawabnya itu adalah penciptaan lapangan kerja. Kalau penciptaan lapangan kerja apa yang mesti terjadi? Orang harus i n v e s t di sini. Baik domestik maupun asing. Dia harus invest, kalau dia invest maka pabriknya akan menyerap tenaga kerja. Tetapi kalau si orang investor itu mau invest di Indonesia, maka implikasinya apa? Itu yang tadi saya bilang, kembali i n f r a s t r u k t u r n y a harus beres. Iklim usahanya harus beres. Dengan begitu tersedia lapangan kerja. Itu kita bicara mengenai peran swasta. Peran pemerintah apa? Kalau pemerintah bangun infrastruktur, orang dapat kerja. Kalau orang dapat kerja, dia dapat pendapatan, didapat income. Kalau dia dapat income, maka dia bisa mempertahankan daya belinya. Itu dari segi pendapatan. Tapi kan anda bangun infrastruktur itu butuh lama. Tidak ada infrastruktur yang selesai dalam sebulan, ya. Enam bulan, setahun, bahkan mungkin tiga sampai lima tahun. Berarti kan orang punya pendapatannya nanti belakang. Nah, kemudian untuk jangka panjangnya apa yang bisa dilakukan, Mas? Anda harus harus buat, harganya dapat dikendalikan. Kalau pendapatan Anda nggak naik, tapi harga barangnya murah, daya beli Anda tetap bisa bertahan. Nah, apa? Karena itu upaya dalam soal pengendalian inflasi menjadi sangat penting. Itu yang dilakukan oleh Bank Indonesia dari sisi pemerintah, perbaikan dalam distribusi. Kemudian menjamin bahwa pasokannya ada. Kalau kita belum bisa memproduksi dalam jangka waktu pendek karena sebulan, dua bulan, karena kan nggak mungkin tanam makanan, tanam Tanaman pangan sebulan kemudian sudah panen Kalau produksinya belum bisa terjadi dalam sebulan Maka untuk mengatasi dalam jangka pendek Suka n g a k suka walaupun ini secara politik nggak populer Anda import Mustinya ini yang menurut saya kayak beras Itu importnya dilakukan sejak bulan Agustus atau November untuk membuat buffer stock Jadi jangan sampai import masuk ketika panen Tetapi karena terlambat segala macam itu bisa terjadi bahwa importnya masuk Ketika panen. Kenapa kemudian terjadi terlambat? Karena seringkali kalau mau lakukan import, takut terhadap pressure politik. Pemerintahnya dituduh liberal, segala m a c a m Jadi kalau terus khawatir dengan mainan politik, ya akibatnya jadi begini.、Hmm. Tentunya lakukan aja, kalau waktu itu dilakukan bulan Agustus, dibutuhkan tiga bulan untuk import beras, maka buffer stock dari bulog itu sudah bisa meningkat di dalam... enam bulan terakhir. Jadi ketika panen itu kita nggak perlu impor. Kalau nanti istilahnya itu nyarif kuota. Tarif kuota tuh begini, kalau anda panen anda nggak perlu impor karena supply anda, pasokan anda cukup. Tapi nanti kalau p a c a klik Barangnya kurang, Anda buka i m p o r Dulu waktu di z a m a n o r d e Baru, di z a m a n Soeharto Itu yang namanya stabilisasi harga beras Dilakukan oleh bulog Cuman memang persoalannya pada waktu itu selalu berkaitan dengan governance Mengenai korupsi, segala m a c a m Karena itu jumlahnya ini kebutuhan pokok dan jumlahnya besar sekali Itu yang selalu dikhawatirkan orang Tetapi dengan dulu sistemnya setiap kali harga beras melampaui yang dianggap memang batas oleh pemerintah, langsung kemudian dilakukan stabilisasi pasar. Stabilisasi pasar karena di tangan b u l o g dia efektif. Dan b u l o g sumbernya dari mana? Dia bikin buffer stock sebelumnya. Itu dengan cara dia penuhi melalui importnya, sehingga ketersediaan tangannya selalu ada. Demikian Kati Basri, saya Wina Santoso.